Ya, 90,2 Megas uh, Serem BFM Shadar Alon. Masih bersama saya Kamil Ahmad di hari ini dan juga Bapak Nasir Nurdin Dan uh, sesaat lagi kita akan terhubung dengan uh, narasumber kita Bang Irwansyah, anggota DPRK Banda Aceh Assalamualaikum Bang Irwansyah Waalaikumsalam, Alhamdulillah Iya, uh, bersama saya Kamil Ahmad di studio dan juga uh, Bung Nasir Nurdin, silahkan Apa kabar Bang Sir? Kabar baik, uh, Bung Irwan Iya, Bang Iya, eh uh, mohon waktunya ini kita bicara yeah. sejenak soal sanitasi di kota Banda Aceh dan katanya sekarang ini sudah 100% ya Alhamdulillah kita beri apresiasi yeah. untuk urusan uh, buang hajat di di jamban ya ini, ini harus kita apresiasi tapi pada sisi yang lain banyak hal yang masih di perlu diperhatikan terkait sanitasi ini pandangan di PRK sendiri bagaimana ya yeah, pertama sebagai wakil masyarakat kita memberikan apresiasi atas penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh pihak eksekutif yang baru-baru ini kita dapatkan informasi tentang penghargaan terkait dengan sanitasi total berbasis masyarakat. Tentu uh, penghargaan itu yang uh, harus kita apresiasi. Kemudian yang selanjutnya, uh, kita juga ingin sampaikan bahwa perso permasalahannya belum belum belum selesai di sini. Pekerjaan kita belum tuntas. Karena berbicara persoalan sanitasi ini kan berbicara banyak hal yeah. Jadi jambannya sudah sehat Tapi kita juga harus bicara di mana buangnya mm -hmm. nah, Saya juga Betul. pernah dapatkan hal yang sangat memprihatinkan Itu justru ketika kami melakukan gotong royong bersama Dengan pihak dinas kebersihan di kawasan kita tinggal gitu Bang mm -hmm. Jadi yang kita dapatkan ketika kita bersihkan renasir itu mm -hmm. Uh, kita selain membersihkan Tumpukan-tumpukan sampah Sampai, yang dibuang ya. Juga mendapatkan tinja uh, konturan manusia Yang dibuang hmm. Nah ini ini persoalan-persoalan Jadi persoalan kemana dibuang Itu juga harus menjadi perhatian kita hmm. Karena memang Usaha-usaha terkait dengan Pembuangan limbah ini Juga dilakukan oleh Pihak-pihak uh, swasta ah yeah. uh, Jadi Dan saya dapatkan informasinya Hampir semua uh, Yang bergerak di bidang uh, penyedotan pinjam Kota Manusia ini Itu adalah kalangan dari Kalangan dari uh, Pihak swasta Bukan pengelolaan pemerintah hmm, yeah. Nah kemana dibuangnya ini Yang sudah kita dapatkan itu Pertama dibuang di belakang stadion kita Di stadion Longraya itu, hmm, itu Di dalam, tempat kita, di uh, itu ya bukan gi sungai di drainnya hmm. nah, ini ini ini hal yang memperhatikan belum lagi kita cek titik lain hmm. Nah jadi persoalannya belum selesai ketika ti uh, ketika kamar mandi ketika itu sudah sudah tuntas tapi kemana pembuangannya juga harus dipikirkan hmm. itu satu yeah. yang kedua ini juga harus harus bergerak lebih lebih lebih ke dalam ketika udah tuntas masalah kamar mandi wisi ini Ke bagaimana pengelolaannya di, di rumah masing-masing. Apakah sehat uh, titiknya atau tidak. Karena nanti jangan sampai septic tanknya itu dekat dengan uh, sumur sumur umum gitu. Yeah. Jadi air yang dikonsumsi juga tidak tidak bersih dan terkotori oleh wakil. Makanya kita dapatkan juga banyak kasus-kasus biari -kasus yang menimpa anak-anak di Bandar Aceh. Mm. Bahkan kemarin kita juga baru deklarasi bebas ganting. Bebas anak-anak mm. yang... Mengalami perlambatan pertumbuhan hmm. uh, otak dan fisik. Yeah. Dan itu salah satunya juga karena mengkonsumsi air yang tidak bersih, yang penuh dengan bakteri. Dan hmm. itu juga disebabkan dengan uh, penempatan septic tank yang kemudian tidak tidak sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh kesehatan. gitu hmm. nah, yeah, Itu yeah. itu beberapa hal. Yang yang ketiga, pertama tadi pembuangan, yeah. yang kedua tentang uh, penempatannya. Pembuangan tadi terkait dengan penertiban pihak Ah uh, swasta yang mengelola Penyedotan tinja. Kita kan sering dapat nomor-nomor HP itu. Mm -hmm. Nomor HP bagi Anda yang ingin me menyedot tinja hubungi nomor sekian. Nah, ini ini ini jadi informasi baru bagi saya. Ketika uh, pihak pengelola swasta ini yang tidak tidak bisa kita pantau ini membahayakan. Memang saya dapat informasi rata-rata bukan orang Banda Aceh. Perizinan usahanya bukan Banda Aceh, walaupun bergeraknya di beroperasinya termasuk di Banda Aceh. Nah, tapi ini juga harus-harus bisa dipantau dengan baik. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan aspek-aspek lain yang sangat berkaitan dengan persoalan sanitasi perkotaan. Iya. Seperti misalnya uh, kondisi sungai kita, gitu. kondisi kebersihan sungai kita dan itu juga sumber air bersih kita kan. Rata-rata juga kita lihat itu pembuangannya juga ke sungai gitu Bang. Ke Tanggul, kemudian uh, jadi... Tinggi air, air air kotoran manusia, WC-nya memang sudah ada semua, sudah 100% bahkan klaimnya. Tapi pembuangannya kemana? Ada juga ke sungai gitu. Dan ini kan juga bisa sumber penyakit. Dan bagaimana juga kondisi sungai kita yang kemudian juga masih kita dapatkan beberapa titik itu banyak tumpukan sampah. Dan ini kan juga tergantung dengan sanitasi. Jadi memang belum tuntas persoalan kita, pekerjaan kita belum selesai. Masih sangat banyak yang harus kita lakukan di depan ini. Penertiban tentang usaha-usaha penyelitian tinggi. Yang kedua, sosialisasi lebih maksimal. Bagaimana sistem sanitasi masyarakat yang bagus. Jaraan arseptik tank dengan sumur air bersihnya berapa meter misalnya. Mm -hmm. Yang ketiga tentang bagaimana kondisi uh, muka air kita ditanggul tanggul, kemudian di sungai-sungai. Yang juga banyak kita temukan umpukan sampah yang sepertinya uh, masih luput dari pantauan pihak uh, pemerintah kita dalam hal kebersihannya. Dan masyarakat juga mungkin masih suka membuang sampah semarangan di muka-muka air tadi. Iya, oke. Okay. Uh, iya, sekali lagi kita memberikan apresiasi kepada Pemku Manda Aceh yang sudah berhasil apa um, 100% warga kota ini tidak lagi buang air besar ya sembarangan Ini sebuah keberhasilan yang kita harapkan terus dipertahankan. Tapi iya. tidak hanya bicara soal kamar mandi dan kakus yang sudah bagus ya tapi pembuangan ya. akhirnya juga harus selama ya, ini aman. selama ini lokasi pembuangan akhir yang permanen yang representatif ini. Jadi itu memang sudah tersedia ya. Yang permanen itu kan di Kampung Jawa ya, ya. Tapi itu itu hanya yang buang ke situ rata-rata yang yang penyodotannya dilakukan oleh pihak dinas. Hmm. Nah, yang enggak bisa kita pantau dan ini memang PR pemerintah terutama penertibannya adalah yang dilakukan oleh pihak swasta. Yeah. Setelah ngambil buang ke mana Yang kita temukan kemarin di drenase di belakang stadion hmm. Saya khawatir juga ada yang buang di sungai Tengah-tengah malam dibuang ke sungai Atau dibuang ke laut, lautnya laut mana Apakah di, di kawasan apa hmm. Nah ini juga Seharusnya kita punya titiknya Kenapa gak buang ke IPLT yang ada di kampung Jawa ah yeah, yeah. nah, Satu lagi hmm. yang ini saya sampaikan Sebenarnya program pemerintah sudah bagus Ada program namanya IPAL Komunal gitu kan hmm. nah, Pertama IPAL yang kemarin jadi polemik Yang ternyata galian ipalnya itu Situs sejarah uh, ya Mengenai situs sejarah hmm. Jadi memang harus dua hal yang harus kita pisahkan hmm. Ipalnya itu penting Karena itu adalah saluran buangan semua kita ke situ semua dan diolah jadi air bersih hmm. Yang kedua Situs sejarah juga penting hmm. Nah di disini kelem kelemahan kita mungkin Dalam hal pemetaan peta situs sejarah Sehingga akhirnya ipalnya kena Situs sejarah yang juga harus dirawat Dilindungi, ya. Di, dilindungi. Jadi Ini ini kan sudah berhenti. Ya. Nah, langkah-langkah strategis yang dilakukan saya belum belum mendapatkan informasinya. Pemindahankah atau seperti apa? Memang tidak tidak mudah. Tidak mudah karena ini terkait biaya yang sudah dikeluarkan seperti apa, jangan sampai menjadi temuan dan sebagainya. Tapi ini PR, PR yang sangat besar juga karena itu sudah miliaran rupiah digelontorkan. Tapi eh, belum belum berfungsi dengan baik. Jadi IPAL komunal itu penting, Bang. Yang kedua, saya juga pernah dapat informasi Ada program yang bagus, misalnya setiap 30 kakak di kota Bandar Aceh itu nantinya akan dibangun satu IPAL yang khusus, yang yeah. terpusat di Gampung itu. Mm -hmm. Nah, saya mendapatkan informasi di lapangan, itu terjadi penolakan, penolakan mm -hmm. masyarakat. Padahal secara secara teorinya, program ini bagus. Mm -hmm. Ketika saya dapatkan presentasinya dari pihak uh, PU, ini kan kementerian yang leading sektornya kementerian pusat ya. Yeah. Jadi ini sektornya mereka, mereka punya plus presentasi akan dibangun septic tank yang lebih besar mm. dan itu menjadi uh, terminal dari semua septic tank masyarakat, semua buangan masyarakat ke situ mm. dan itu bisa diolah jadi air bersih. Mm. Bahkan ada satu kampung di Banda Aceh yang sudah mempraktekkan itu dan airnya bisa dipakai. Mm. Ini kan ini kan sesuatu hal yang berkelanjutan tadi, Bang. Sanitasi yeah, yeah. perkotaan uh, berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Jadi mm. bukan hanya kemudian uh, ditampung di septic tank kemudian di sedot Uh, be belum lagi sistem setting tank masyarakat kita seperti apa Nah ini uh, ini berkelanjutannya adalah bagaimana mengolah bekas keuangan manusia ini bisa menjadi air bersih uh, Dan itu ada ada teknologinya Tapi mungkin juga persoalannya adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa program ini penting Karena mereka image-nya di kampung-kampung yang saya juga dapat versi masyarakatnya kenapa menolak Karena mereka tidak mau dibangun katkus raksasa gitu kan Mereka tidak mau mendapatkan kakus-kakus dan itu menjadi bau dan mencemarkan masyarakat, mencemarkan kesehatan mereka. Nah ini yang harus sebenarnya dipastikan bahwa tidak seperti diokatirkan. Nah justru ini sebagai solusi terjadinya banyak kakus-kakus tadi. Ini kan kita belum bicara kepadatan penduduk Bang. Bayangkan kalau banda Aceh nanti semakin padat, sedangkan secara teori jarak antara jamban cetik-teng dengan air bersih kita, sumur kita ada sekian meter, itu nggak bisa terpenuhi seperti apa. Iya. Nah, makanya ada teknologi baru yang memang harus kita terima, pengelolaannya bagaimana pengolahannya bisa menjadi air bersih. Nah, inilah yang harus diyakinkan kepada masyarakat, program ini penting tapi jangan sampai masyarakat menolak. Ini suatu hal yang, yang sangat, sangat sangat menyedihkan juga gitu kan. Hmm. Mungkin pihak pemerintahnya belum maksimal dalam melakukan sosialisasi, sosialisasi dan membangun kesadaran. Dan pada penting meyakinkan masyarakat bahwa walaupun itu sumbernya dari septic tank tapi yeah. ketika melalui proses teknologi ya sudah bisa yeah. dimanfaatkan ya. Ya. Memang Jadi, ada juga satu kampung yang sudah coba melakukannya tapi gagal di prakteknya. Tapi saya pikir ini jangan sampai menjadi justifikasi bahwa program ini gagal. Saya dapat informasi juga tapi saya enggak perlu sebutin kampungnya. Yeah. Kemudian soyek itu terbengkalai karena ditolak masyarakat karena terjadi tempat genangan genangan air. ini saya pikir ada miss, miss di, di pekerjaan lapangan saya pikir. Iya, iya. Nah, okay. itu itu hal lain ya. Tapi iya. ada kampung yang saya dengar juga ada yang sukses. Mungkin kecil keci enggak -keci, perlu lagi kan nanti dibawa dibanding ke luar Jawa lah, oleh pemerintah kita gitu kan. Hmm. Jadi bawa aja dibandingnya ke kampung yang ternyata air limbah septic-nya sudah bisa diolah jadi air bersih. Iya. Itu eh, apa namanya? Itu yang perlu diyakinkan masyarakat bahwa, bahwa memang itu sudah benar-benar bersih baik secara syar'i maupun Untuk Secara kesehatan, uh, nah, gitu, kesehatan ya? Iya, ya, Baik, uh, Kamil mungkin ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan uh, Iya, dan juga katanya tadi Bang Irwan, sibuk ya Ada kegiatan, langsung go closing statement Bang Mengenai tentang uh, asimpresi oh, di Bandar Cah ini Baik, baik uh, Jadi pertama apresiasi Yang kedua, PR kita belum selesai PR kita belum selesai dan kita sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dan kita berharap pemerintah kita tidak anti kritik karena kritik itulah yang kita butuhkan untuk bisa membangun semakin baik termasuk persoalan yang disampaikan oleh pihak uh, pihak media tadi tadi bahwa diantara PR yang belum selesai itu adalah masalah kualitas air bersih kita yang diproduksi oleh pihak PDAM yang memang kadang-kadang kita dapatkan informasi masih sempat ya masih sempat kita temukan pelanggan yang mengeluh Air bersihnya itu seperti sanger gitu kan, istilah orang kopi di, di Banace, kan. kopi susu gitu ya. Dan itu pernah kita dapat. Dan ketika kita komplain ternyata memang bisa diperbaiki uh, dan apresiasi terhadap upaya-upaya uh, perbaikan tersebut. Tapi ini PR kita yang memang belum tuntas, apalagi ada janji janji dari kepala daerah kita bahwa uh, air bersih ini akan tuntas pada tahun 2019 ini. Tuntas yang kita pahami secara publik adalah... Uh, tuntas dalam hal distribusinya tidak lagi harus menunggu sampai jam 12 malam baru ada airnya Berarti uh, kelancaran airnya juga harus tuntas, harus beres Yang kedua, tuntas juga dalam hal masalah kualitas airnya yang lagi kita temukan nanti ketika sumbernya sumber airnya yang bilang baru itu keruh kita pun keruh gitu kan Nah teknologinya apa yang harus me mengatasi masalah itu dan itu harus selesai tahun ini gitu Iya yeah. Sudah uh, ada perencanaannya sejak tahun-tahun lalu Kalau memang kita menjadikan tahun 2019 adalah tahunnya tuntas masalah air bersih uh, Kemudian juga persoalan tadi kebersihan yang kita dapatkan Bahwa di muka-muka air kita, di sungai kita, di tanggung kita Masih, masih terkesan jorok Dan itu masih masih masih masih banyak yang kita temukan itu Jadi kalau bisa ya lebih gencar lagi Apalagi kepala dinas kebersihan ini kan sudah diganti ya uh, Mungkin yeah. juga diganti ini ya terlepas lah Mungkin juga salah satunya akibat dari kritik-kritik kita nih sama ini Bang Nasir yeah. Jadi jadi kritik itu penting Betul. ternyata <laughs> Karena kalau tidak ada kritik maka dibiarkan maka semakin kotorlah kota Bandar Aceh yeah. Nah saya berharap penuh kepada pihak walaupun masih P PLT ya PG eh, Kepada PG baru Kepala Dinas Kebersihan ini Untuk mm. bisa membereskanlah masalah-masalah yang belum selesai Dan itu terkait dengan persoalan sanitasi tadi Tumpukan sampah jangan dibiarkan lama-lama dan itu bisa menimbulkan bakteri juga kemudian persoalan sungai-sungai kita dan tanggul kita, drenasi kita yang masih terbuka sifatnya, tapi juga banyak banyak sampah yang masih bisa kita lihat uh, di atas muka air itu, dan itu mengganggu kualitas air kita. Yang ketiga persoalan kemana dibuangnya tinja-tinja uh, yang dikelola oleh sepihak swasta. Ini harus, harus punya polisi lah, polisi untuk memantau khusus, tanda kutip ya, tentang uh, peredaran. Pembuangan yeah. tinja yang dilakukan Karena saya temukan justru di depan kepala dinas Bahwa itu tumpukannya dibuang ke taluran renas Ini kan ini kan parah ini berarti Mungkin itulah semacam, Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan okay. Apresiasi dan mohon PR kita belum selesai Mohon kerjanya semakin ditingkatkan yeah. Masyarakat kita harapkan Media juga diharapkan partisipasinya Untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin luput Dari pantauan dari Ya, dinas dan eksekutif tadi Iya baik terima kasih banyak Bang Irwansyah Selamat debar kembali Terima kasih atas waktunya hari ini siap Pak. ya dan, dan juga kami. semoga sehat selalu uh, dan sampai jumpa Assalamualaikumikubarakatuh baru saja kita berbicara ya dengan narasumber kita Bang Irwansyah selaku anggota di PR Kang di Band Aceh dan juga telah memberikan uh, penjabaran dan juga informasi bagi kita. Dan tentunya kita akan uh, kembali dengan Mbak, Bapak Nasir Nurdin uh, selaku wakil redaktur pelaksana Indonesia mengenai tema kita. Namun sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Cakrawala Salem FM. Ya, MHz, FM Lung, uh, masih bersama kami di studio hari ini. Dan juga uh, sebelum saya mintakan closing statement uh, pada Pak Nasir, uh, kita baca dulu Pak yang ada di Facebook. Dari Mulyadi Adi Makmur Iya benar sekali RPDM masih sering kotor dan berlumpur Semoga Pemda dan Dinas terkait cepat mendapatkan solusinya Kalau pejabatnya sih enak Kalau airnya kotor DHC mereka bisa ngungsi ke Medan untuk mandi Nah menurut uh, Bapak bagaimana tanggapannya dari komentar Mulyadi ini? silakan Iya <tuh> saya Mulyadi juga kita terima dari Habibi ya uhum. Habibi Insin ini Habbibibi Insen ini pemerhati dan pekerja sosial jadi menurut Habibi soal kebersihan ini juga harus dirus didukung sarana prasana yang prasarana yang komprehensif airPDm saja saat ini hidup mati dan kualitas perlu ditinggalkan kemudian tempat pembuangan sampah yang belum tersedia di beberapa tempat sehingga masih ada yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu perlu ada sosialisasi bagi banyak pihak, apakah pedagang pasar, masyarakat agar kesadaran ini semakin meningkat. Ya, DPRD juga harus menganggarkan dana yang cukup untuk semua persoalan sanitasi termasuk pengelolaan limbah rumah tangga. Nah, itu itu dari Habibie. Ya, terhadap apresiasi baik Mulyadi maupun Habibie ya kita dukung bahwa eh, harus ada upaya yang komprehensif tidak setengah-setengah dalam uh, melaksanakan program. Iya, saya, saya Sob... pikir itu. Ia. ada penelepon coba kita sambung. Asalamualaikum. Dengan siapa di mana, Pak? Nyon Pak Dharma Nyo punya yang lanjut. Oke, okay. uh, yang ingin ditanyakan, Pak. Nyongon, terima kasih, selamat paginya Nyo Pengompak Nasiruddin. Makasih, Pak Nasir Darma. Silakan. Iya, Nyo Pak. Nyo betul memang Nyo Tagalondino Banda Aceh, Pak Kondisi J kan. Memang kondisinya jauh tak lebih gaire, kan, dibandingkan dengan mm. masa-masa awak rezim lama, yeah. Awai, kamu, anai, kan. Iya. Mm awak -hmm. kamu anak I, kan, 2 ton anak Pak Jino, tekan lancar, i. Ini apresiasi ke PDAM di Tadaroy, ke Pak Wali Pertar, kan. Habitnya, baru saudara kamu, kah? ya yang nilapori pos 9 malam, pos 12 malam, kan, tu, Pak, awak PDAM ke rumah, Pak. Cukup bawa, Pak. Ya, layani, ya. Eh? Yo, jadi mm -hmm. posibdah ada laporan malam, pos roboh mm -hmm. katuk rumah, kamu pi teke-gekejo, so ketok malam-malam betul-betulnya call center ya, nya betul-betul kah? Ka berfungsi. Da, ya? Ba berfungsi dah. Mm -hmm. Ciretes Bapak Sigogo kah? Eh. Mm -hmm. Panasnya ciretes, eh. langsung awaknya. Mm -hmm. Nah, jadi mm -hmm. nanti masuk masalah sampah jino nya sampah jino. Kan Adipura katanya gadoh gubernur, Pak betul teko munurnya hanjer dikelola nian tu nian di TPA Badang Bintang ya. Heeh. Mm. Mm. Ya TPA Badang Bintang cukup ancur kondisinya. Pakki meja sigo. Ci Serambi pergi samo di putan khusus. Kondisi TPA Badang Bintang umanya oh, cukup ancur Pak. Mm. Ah jadi menyulang yang kondisinya Banda Aceh, Ngon Aceh Raya sampai Kiamatih ada ternilai di pura apa? Iya. Yeah, yeah, yeah. Karena TPA ngan nilai paling tinggi Pak. Pak yeah. di pura. Jadi kamu sedihjar ya. Eh. Calon mm -hmm. kan? Bandasa kagre tapi wurung-wurung takanan wurung dari luar, jak wisatawan kan. Kay beboh Ya, jadi memang kondisi iki bener-bener eh bandaten ndak masalah PDAM sebenarnya wis kaselesai menyotanyo Hana tapegir gedung punyan gedung semeyane. Heeh. Ya, wae iki katoku bendur, aku punya datuk kita yeah. buka ia nak pakai sanyo nya rumah oh nya ka na pen 10 bilion tapi awak rezim lama eh, minta projek ah mm -hmm. jadi minta projek kerajaan betul 10 bilion peng dan atanyo mm -hmm. dipergelah gedung nya pulunaji gedung nya gedung raya nya iya ah yeah. uh, makanya jadi berkode dio di nota mokalon banda aja butu-butu berubah nya belum 2 tahun pak ani menjabat kada tak berubah mungkin gemilang bae ledak perubahan pak nya mm. menuju gemilang mungkin kan yeah solo gok ngam tapi betul-betul kamu kalau ada na perubahan nanit bah nanit dari hati mm -hmm. yeah, yeah. memang pusing dah pengkale. Betul. Yeah, memang minta pengampian. Betul. Bredinnya kamu doakanlah kejit iko nyan pa. Aminallah semoga sukses AC, gubernur lah. Yeah, ada yeah. lawan lain e gubernur, karena dinota di kerja lagi. Mm hmm. Terima yeah. Ya, ya Pak Narma ya makasih atas apresiasi Waalaikumsalam Apresiasi untuk Pemerintah kota dari Pak Dharma Ya tidak ada cacat lagi Pemerintah kota ya Alhamdulillah ya. ya Bisa terus Mengabdi untuk masyarakat gitu ya Mempungsi Kota ini ya pelayan masyarakat lah ya Kita harapkan memang begitu ya, Hari ini memang air Macet ini di kawasan Assalamualaikum, Pak Kareng. Iya, di Pungae Jurong, saya warga Pungae Jurong, Pak. juga untuk di saat Magrib itu eh tidak hidup bahkan di saat ditarik dengan Sanyo pun. Jadi kita ada keluhan juga nih, Pak, mengenai Di saja seperti call center yang dibilang Pak Dharma tadi. Iya, itulah. Yang... Saya juga udah udah tertarik ini untuk melapor langsung, ya. ya. mudah-mudahan <laughs> waktu setengah jam paling lama sudah sampai itu. Iya. Kawan-kawan dari PDAM, ya. Sudah lama persoalan seperti itu Sudah 3 atau 4 hari ini Pak Mudah-mudahan petugas call center bisa dihubungi ya Iya Pengalaman Pak. Pak Dharma tadi Setengah jam setelah itu Sudah sampai mm -hmm. Kita terkejut-kejut kalau malam itu orang ketok pintu ya. <laughs> ya. Baik. Uh, ya, ya. Kita berharap memang semuanya uh, Bisa telayani dengan baik ya Masalah sampah ya, Seperti dikatakan oleh Irwan tadi sudah bagus disanitasi khususnya pada unit-unit jamban keluarga mm. harus juga dikawal tentang pembuangan akhirnya ya. Eh ya mudah-mudahan eh, Kota Banda Aceh ya semakin baik lah karena kita yang memiliki kota ini bersama-sama kita juga wajib menjaganya. Ya gitu ya. Baik, terima kasih saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai bagian akhir dari pertemuan kita hari ini. Ya, baik terima kasih banyak Pak Nasir Nurdin uh atas informasinya dan juga menjadi narasumber kita di hari ini. Semoga sehat selalu Pak, selamat beraktivitas kembali. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, Saudara Lon, uh, baru saja kita uh, mengikuti program Cakrawala SRMI FM dan juga saya Kamil Ahmad akan terus menemani Anda hingga pukul 12 nanti dengan program kita SRMI Ekspos. Tetap bersama kami. Laguna bercerita SRMI FM